Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi'isanin ila yawmiddini amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, sahabat roja di mana saja berada Alhamdulillah kita pada kesempatan yang berbahagia ini Masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT Untuk senantiasa mengabdi kepadanya dan alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat. Komselimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita akan meneruskan pembahasan kita yang berkaitan dengan hadis Umdatul Ahkam di mana kita telah masuk kepada bab kita bu yang kita telah jelaskan tentang hukum sholat, kedudukan sholat, dan termasuk hukum orang yang meninggalkan sholat. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan masuk kepada bab-bab yang terdapat di dalam kitab sholat ini. Qala al-mu'allibu rahimahullahu ta'ala berkata, Mu'allib, yaitu al-imam. Al-Makdasi Rahimahullahu Ta'ala Babul Mawakid Babu Al-Mawakid Yang dimaksud di sini adalah Mawakidu Salah Atau aw Awkotis Salah Kala An-Abi Amr As-Syaibani Kala hadis ini sahibu hadhid dar wa asharobiyah dhi ila dari Abdullahi ibni Masudin. Kala salatu Nabiya saw ayul amali ahabu ilallah. Kala as salatu ala waktu ha fakul tosma ayun kala birul walidain kul tu summa al jihadu fi sabilillah qalah addathani bihinna rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wistazadtuhu lazadani berkata muallif babu mawaqiti Salah. bab yang menjelaskan tentang waktu-waktu yang dimaksud di sini mawak itu solat itu waktu-waktu solat dan kita ketahui bahwa solat ini ada solat yang wajib ada solat yang hukumnya mustahab tetapi lebih khusus adalah asolatu Al-Mafruboh Ini As-Solawatu Al-Mafruboh As-Solawatu al, as al Yaitu solat yang fardu Yang dimaksud adalah solat yang lima waktu Solat yang lima waktu Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT Sebelum masuk kepada bab ini Dan pembahasan hadis ini Perlu diketahui bahwa Salat Yang lima waktu Itu yang kita ketahui Salat subuh, salat duhur, salat asar, salat magrib, salat isya Maka ini telah ditetapkan waktu-waktunya oleh Allah s.w.t Maka di mana di sini yang dimaksud dengan Al-Mawakid adalah Jamu Waqat Yang dimaksud Al-Waktu adalah Mikdarun Mina Zaman Muqadarun Li Amrin Ma Yang dimaksud dengan Waktu adalah Ukuran dari Waktu untuk menetapkan satu perkara. Sedangkan yang dimaksud dengan awqatu shalat atau di sini juga dikatakan mawaqitu shalat adalah yaitu al-azmina allati haddadah asy-syari'u li fi'li sholati adaan. Di fi'lis solati Adaan Yang dimaksud dengan Mawakitu solat Atau juga dikenal dengan Awkotu solat Adalah Waktu-waktu Yang telah ditetapkan oleh syariat Batasannya Untuk melakukan solat mana solat itu dikatakan bahwa Dia menunaikan dalam waktunya Dan di sini dikatakan bahwa dukhulil waqti sababun liwujubi sholati. Sababun liwujubi sholat. Di mana kita mengetahui nanti bahwa masuknya waktu sholat adalah sebagai sebab wajibnya sholat. Maka sebelum kita menjelaskan bahwa ingat bahwa sholat ini adalah memiliki syarat, ya, memiliki rukun dan seterusnya. Ya. Kita mengetahui apa yang dinamakan dengan shuru tul sholat itu syarat-syarat sholat. Nah kita akan sebutkan secara lintas, selintas di dalam pembahasan makodima eh, kita mawakit sholat, babu mawakit sesolat. Surutus solat nawaitan. Ya. Kalau kita mentafsir syarat solat itu ada dua, ada yang dinamakan dengan syaratul wujub, ada yang dinamakan dengan syaratus sihah. Jadi syarat solat itu ada dua, ada syarat wajibnya solat, ada syarat sahnya solat. Adapun syarat wajibnya solat adalah, sebagaimana kita ketahui adalah al baligu. Al-Akilu, al-Muslimu. Syarat wajibnya solat yang pertama adalah al-Balig, Yaitu orang yang balig. Di mana kita ketahui rupi al-Kolam ansalas di antaranya adalah anisabi, hatta talima. Jadi anak kecil tidak wajib solat. Hanya saja, kita ketahui, dianjurkan untuk membimbing anak sejak kecil untuk sholat. Di antaranya, dianjurkan kita untuk mengajarkan sholat pada umur yang pada umur 7 tahun. Dan boleh kita memukul anak kita dengan pukulan yang sifatnya mendidik saja. Ya. Tidak memukul dalam arti melukai. Apabila ia tidak meninggalkan sholat pada umur sepuluh tahun. pukullah pada umur sepuluh tahun. Dan ia mendapatkan pahala. Dan akan mengalir pahalanya kepada kedua orang tuanya. Apabila kedua orang tuanya mengajarkan dan mendidiknya untuk sholatnya. Kemudian yang kedua adalah al-aqil Orang berakal Artinya orang yang majnun Orang yang gila Orang yang hilang akalnya ya, Termasuk ya, orang yang pikun ya. Maka tidak wajib sholat Tidak wajib atasnya apa? Sholat Tidak wajib atasnya sholat Jadi ini adalah syarat wajibnya sholatnya Kemudian yang ketiga adalah Al-Muslim muslimu muslim. Walaupun para ulama mengatakan bahwa orang kafir apabila meninggalkan kewajiban-kewajiban tetap mendapatkan azab Hanya saja tidak akan sah apabila dia melakukan kewajiban-kewajiban yang ada dalam Islam apabila dia tidak mengikrarkan kalimat syahadatain Sebagian para ulama berdari dengan Masalah kakum fisaqor Qalu lamnaku minal musallin apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakor. Maka mereka mengatakan kami. Tidak termasuk orang-orang yang menunaikan sholat. Maka ayat ini diambil dalil. Oleh para ulama. Bahawa orang kafir ketika meninggalkan. Kewajiban ataupun melanggar larangan. Maka mereka mendapatkan ikob. Mendapatkan siksa dengan sebab tidak melaksanakan perintah. Maka ini adalah wujub, syaratnya wajib. Jadi syarat wajib sholat ya, tadi. Dan di sini tentunya berbeda dengan saum di mana saum ada dua syarat berikutnya yaitu as asahihu wal mukim sehat dan mukim. Ya. Tetapi sholat ya tidak tidak jatuh dengan alasan saper, tidak jatuh karena alasan sakit. Tetapi ada rukshoh seperti umpamanya mengkosornya, ada rukshoh. Dari sebagian rukunnya yang wajib tadi berdiri boleh untuk duduk dan seterusnya. Dan ini menunjukkan keutamaan solat. Adapun syarat ushih, Adapun yang dinamakan dengan surut ushih, syarat sah, ya. sahnya solat, maka sebagai berikut ya. Dan kita akan jelaskan secara singkat saja dan sebagiannya telah dibahas ya. Itu yang pertama adalah ath-thaharah. Ath-thaharah. Dan di sini bisa dikatakan dua, ath-thaharah At ath-thaharu min al-hadats wa minan najasat. Ini yani, wa ath minan najas. Dimana mana ini tidak sah kecuali dengan thaharah. Dalam hadis yang kedua kita mengetahui Layakbulullahu sholatah harikum ida ahdatha hatta yatawabba. Ya. Bahawa tidak sah. Allah Ta'ala tidak menerima sholatnya seseorang di antara kamu. Apabila dia berhadas sehingga dia berwudu. Dalam hadis yang umum. Layakbulullahu sholatah b'goyri tuhurin. Allah Ta'ala tidak menerima sholat tanpa toharah. Ya. Maka wajibnya. At-Toharoh. Min hadasil asgar atau min hadasil akbar. Dari hadas besar ataupun hadas kecil. Yang kedua adalah. At-Toharotu minan najas. Ay minan najasat. Yaitu kita bersuci dari hadas. Dari najisnya. Seperti kita. Diperintahkan di mana di sini. Ya. Apa? at minas minasawb. Wathoharatul saubiminan najasat. Wathoharatul badan minan janasat. Wathoharatul makan. Dan di sini adalah, ya, disyaratkan bersuci dari najis pertama adalah pakaian. Jadi pakaian yang kita pakai, jadi pakaian yang kita pakai harus suci. Di mana ayat umum wasiyabakafatohhir. Wasihaba fathohir. Ya. Kemudian, ya, bersih dari badan kita, bersih dari badan, badan kita. Kemudian yang ketiga adalah bersih dari tempat kita untuk sholat, makan sujud, makan tempat kita untuk sholat. Dimana di sini dalam surat Al-Baqarah, tohhiro baithalit taifina wal aqifi na sujud. Surat Al-Baqarah ini menjelaskan. Di mana diambil istilah oleh para ulama. Tentang wajibnya. Mensucikan tempat. Dan tentang kisah A'rob. Orang yang kencing di masjid. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat. Untuk mengambil air. Dan menuangkan kepada tempat. Kencingnya. Di mana masjid adalah harus suci. Tempat sujud. Maka ini berarti dua syaratnya. Dan perlu diketahui. Hanya saja Imam Asyukkani rahimahullahu Taala yang menyelesahi jumhur ya, para ulama. Makan Allah Alam di sini seolah-olah ijma ulama terdahulu ya, di mana Imam Syukkani Rahimahullahu Taala berpendapat. Barangkali diantara tola batul ilmi ada yang membaca kitab Sayur Jaror ataupun kitab yaitu Nil Autor. Ya. Maka beliau mengatakan bahawa toharoh Yaitu dari najis itu bukan syarat. Tetapi wajib saja. Apa bedanya ya? Bedanya bahwa kalau sekedar wajib. Maka sah tetapi. Berdosa. Tetapi Allah Alam yang roji. Bawahnya bersuci dari tempat pakaian. Dan badan adalah hukumnya adalah syarat sahnya sholatnya. Yang kedua syarat sah sholat adalah. Duhululakti yaitu masuknya waktu dan kita akan jelaskan nanti ini syarat yang ketiga yaitu istiqbalul kiblah yaitu menghadap kiblat jadi menghadap kiblat jadi di mana tidak sah seseorang apabila dia sholat kemudian dia tidak menghadap kiblat ya Faqim wajihak apa dalam surat Al-Baqarah ya Waina tawallu fa e, tentang perintah wa wali wajhaka Masjidil Haram Fawalli Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram maka hadapkanlah wajahmu kepada Masjidil Haram ya dan hadis-hadis yang akan datang nanti ya. istiqbalul kiblah yaitu menghadap kiblat dan tidak akan dibahas karena akan ada nanti bahasannya. Jadi akan ada nanti bahasannya. Ya. Maka ini adalah syarat sahnya sholat yaitu thaharah yang mencakup dua, thaharatun minal hadas, thaharatun minan najasnya. Kemudian masuk waktu, kemudian istiqbalul kiblah, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah satrul aurah di mana di antara syarat sahnya salat adalah menutup aurat ya menutup aurat di antara dalilnya adalah khuduzina taqum 95 sajid ya. dan hadis-hadis yang kita akan bahas nanti di dalam pembahasan yang berkaitan dengan menutup aurat ya jadi menutup aurat ya. maka ya ini di antara syarat sah sholat jadi ada syarat wajib ada syarat apa syarat sah dan yang satu lagi syarat sah sholat ini dimana ini ditempatkan dalam hadis yang pertama dan mencakup untuk setiap bab yaitu an-niyah yaitu niyah pasurutus sholatih yatisah maka kalau digabungkan syarat sholat itu ada sembilan tiga yang dinamakan dengan syarat wajib ya, syarat yang menunjukkan kepada wajibnya dan enam yang dinamakan dengan sartus sehah yaitu syarat sahnya sholat maka ini apa syarat sahnya sholat itu. Adapun yang berkaitan dengan waktu sholat ya, maka ini berdasarkan beberapa dalil bahwa tidak sah sholat apabila tidak sesuai dengan waktu yang Allah Taala telah tetapkan. Allah Taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103, "Fa solata, innas solata kanat alal mu'minina kitaban mauquta." Maka hendaklah kalian menegakkan salat. Sesungguhnya salat atas orang-orang mukmin telah ditetapkan waktu-waktunya. Jadi telah ditetapkan waktu-waktunya. Ya. Di mana kita ketahui ya, waktu duhur dari muli begini sampai begini, asar begini sampai begini dan nanti kita akan jelaskan. Kemudian juga firman Allah Ta'ala. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasakillayli wa qur'ana al-fajri inal qur'ana al-fajri kana mashhudah. Kemudian datang dengan hadis-hadis mutawatir. Hadis-hadis mutawatir yang kita akan bahas di sini. Di antara adalah hadis Abdullah bin Umar. Waktu buhri idazalati syamsu. Wa qanadilu rajulukatulihi. Malam yahdur. Waktu al-asri. Wa waktul asri malam tasfara syamsu ila akhirihi. Ini jelaskan dalam hadis-hadis yang mutawatir. Kemudian yang ketiga adalah telah dinukil ijma. Telah ada kesepakatan bahawa tidak sah sholat kecuali telah masuk waktunya. Jadi telah masuk waktunya. Ya. Dan kita ketahui di antara pelajaran yang wajib kita pahami. Ya, dan ini telah jelasan oleh para ulama. Ya, bahawa ibadah, amal itu akan diterima di sisi Allah Ta'ala. Apabila bersesuai dengan syariat dalam 6 perkara Dan saya nanti akan jelaskan juga sekilas tentang kaidah-kaidah dalam amal Dalam hadis yang pertama ini Bahwa kita memahami Dalam kaidah syariat ini Bahwa sebuah amal tidaklah akan diterima Dan tidak dikatakan dia mutaba'ah Mengikuti syariat Sehingga menyesuaikan amal ibadahnya dengan syariat dalam enam perkara. Itu yang pertama sifat. Kemudian jumlah. Kemudian yang ketiga waktu. Kemudian yang keempat adalah tempat. Yang kelima adalah jenis. Yang keenam adalah sebab. Artinya bahwa ibadah yang diperintahkan Allah Taala dan diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka batasannya tidak akan lepas ditetapkan oleh enam ini. Batasan yang berkaitan dengan sifat, artinya ibadah ini sifatnya begini, begini, begini. Maka kita tidak boleh merubah sifat ataupun menentukan sifat yang tidak ada dalilnya. Sebab ini akan masuk pada bidah hidupiah nanti. Tapi kita akan bahas hari ini ya. Hanya saja ini dalam Mokodimah begini. Yang kedua, berkaitan dengan waktu. Jadi ibadah-ibadah itu ada waktunya. Maka kita tidak boleh merubah waktu yang telah ditetapkan syariat ini. Atau kita menetapkan waktu ini sebagai waktu ibadah padahal tidak ada dalilnya. Maka ini adalah sebuah penyimpangan kedua-duanya. Ketiga, berkaitan dengan tempat. Di mana Allah Ta'ala dan Rasulnya Alaihi Wasallam telah menetapkan tempat ibadah tertentu pada tempat ini, di tempat itu, dan sejenis. Ya. Maka kita tidak boleh merubahnya. Kemudian berkaitan dengan jumlahnya. Jadi jumlahnya ibadah ini begini, segini, segini, segini. Tidak boleh kita merubah jumlahnya. Ataupun menambahnya. Kemudian jenis. Tentang jenis ibadah. Jenis taqarrub kepada Allah taala seperti umpamanya berkurban ditentukan jenisnya, jenis zakat ditetapkan jenisnya dan sebagainya. Kemudian yang keenam adalah berkaitan dengan sebab. Ya. Jadi sebab wajibnya ini apa? Umpamanya adanya gerhana maka wajibnya salat gerhana, adanya ini sebabnya ini dan sebagainya. Ada yang dinamakan ibadah dawatul asbab, ibadah yang berkaitan dengan sebab. Nah, maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Allah taala bahwa satu ibadah bentuk takkorup kepada Allah Taala maka mesti mengikuti peraturan syariah, ya dan termasuk di sini adalah berkaitan dengan solat maka wajib mengikuti waktu waktu yang telah ditetapkan oleh syariah yang apabila seseorang itu melakukannya bukan pada waktu yang Allah Taala telah tetapkan maka tidak akan diterima, ya. tidak akan diterima. Nah kita akan bahas dalam hadis yang pertama tentang kaidah di dalam beramalnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala an Abi Amr As-Syaibani. Abi Amr As-Syaibani, nama aslinya adalah Sa'ad Ibnu Iyas. Jadi Sa'ad Ibnu Iyas dia adalah dinamakan dengan Muhaddram. Ya. Apa yang dimaksud dengan Muhaddram? Man amma Nabi zamanin Nabi SAW. Walami ra, wa mala kiahu. Artinya yang dimaksud dengan muhaddram adalah orang-orang yang beriman di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia Muslim di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab para ulama telah menjelaskan syarat sahabat itu adalah menroa. Orang yang melihat Nabi SAW, ya, orang yang ketemu dengan Nabi SAW, jadi melihat wajah Nabi SAW, ketemu dengan Nabi SAW, maka mereka dikatakan sahabatnya. Yaitu, Man lakia Nabi SAW, atau man ro'an Nabi SAW, wa'amana fi zamanihi wa mata alal islam. Dimana yang dimaksud dengan sahabat adalah setiap yang melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia beriman di zamannya. Lalu dia mati dalam keislaman. Ya. Maka. Abi Amr As-Syaibani. Yaitu Sa'ad Ibn Iyas. Dia adalah seorang muhabdrom. Dan dikatakan. Oleh para ulama. Di antaranya ada sekitar 20 tabiin yang dikenal dengan muhabdrom. Jadi. Ada sekitar 20 orang Yang dikenal dengan Muhabron Di antaranya adalah tadi Yaitu Sa'ad bin Iyas Kemudian di antaranya adalah Ahnab bin Muqais Kemudian di antaranya adalah Abu Muslim Al-Khawlani Dan yang lainnya Dan yang lainnya Qala hadasani sahibu haddar Wa asyarubiyadhi ila dari abdillah ibn Mas'ud Kemudian dia mengatakan telah menceritakan kepadaku pemilik rumah ini dan dia mengisyaratkan ke rumah Abdullah bin Masud. Ya, karena beliau adalah orang yang maru. Abdullah bin Masud radhiyallahu taalaanhu adalah shohabiyun jalil. Dia adalah sahabat yang sangat mulia, ya. Karena ini eh, apa terjemahnya baru hari ini. Ya. Bahwa dia adalah minas sabiqin al awalin. Dia adalah termasuk orang yang masuk Islam pertama. Wa aslama kubla Umar. Bahkan dia itu adalah e, Sahabat yang masuk Islam sebelum Umar. Wasyihidhi juratain, wahajarahi juratain dan dia juga apa berhijrah dua kali. Ikutnya. Dan dia itu menyaksikan perang Badar. Jadi dia punya kelebihan termasuk sabiqunal awalun. Kemudian dia adalah menyaksikan perang Badar. Dan dia adalah termasuk orang yang membunuh Abu Jahal dalam perang badar. Jadi dia membunuh Abu Jahal dalam perang badar. Ya. Abdullah bin Mas'ud. Radiyallahu ta'ala anhu. Adalah. Termasuk sohabat. Minal Mubashiri Nabil Jannah. Orang yang di. Beritakan bahwasanya dia adalah sebagai penghuni surga. Kemudian Abdullah bin Masud adalah orang juga yang banyak meriwayatkan hadis. Ya, sebagian para ulama telah menyebutkan bahawa dia meriwayatkan hadis ya, sekitar 800 hadisnya, 48 hadisnya. 848 hadis. Dan telah dikatakan bahwa. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Telah sepakat meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Mutafakun alaih. Yaitu sekitar 64 hadis. Ini bihasbita tabu saja. Dari bab penelitian saja. Dan Imam Bukhari telah meriwayatkan dengan menyendiri 21 hadis. Sedangkan Imam Muslim telah meriwayatkan 35 hadis. Dan di samping itu juga para sahabat yang lain meriwayatkan dari Abdullah bin Masud. radhiyallahu Walaupun diceritakan tentang perawakan ataupun sifat badan Abdullah bin Masud. Ya, telah dikatakan oleh para ulama. Rajulun qasir Nahif. Di mana Abdullah bin Mas'ud? Ya, dari segi perawakannya. Ya. Di mana dia adalah seorang yang pendek kurus. Ya. Bahkan dikatakan oleh sebagian para ulama. Jadi ukuran dia adalah dengan ukuran seseorang yang duduk. Jadi kalau ada sahabat yang lain duduk, dia itu berdiri. Dan diceritakan bahwasanya dia adalah ya rambutnya sampai ke. Dan dikisahkan tentang Abdullah bin Masud ini adalah orang yang paling berat timbangannya Yawm al-Qiyamah. Ketika ada kisah bahwa ada seseorang yang artinya mengisyaratkan tentang perawakan Abdullah bin Masud. Maka dikatakan, diamlah kalian. Sesungguhnya dia adalah orang yang sangat besar timbangannya nanti Yawm al-Qiyamah. Ya. Maka di sini, Watu Iman rahimakumullah. Sesuai dengan firman Habasab dan Nabi saw. Inallah yang duru ila suari kum, walaila adzamikum, walakin Allah yang duru ilaku lubikum, wa ilaa akmalikum. Sesungguhnya Allah taala tidak akan melihat kepada kegantengan dan jasad kalian, tetapi Allah taala akan melihat kepada hati kalian dari segi keikhlasannya dan melihat dari amal kalian dari segi sesuainya dan tidaknya dengan sunnah. Maka Dikatakan orang yang paling baik adalah yang paling ikhlas dan paling mutaba'ah. Jadi tidak diukur dengan yang lain. Dan ini adalah kisah Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'la'anhu. Ta Seorang sahabat yang sangat mulia. Dan dia adalah min puqahi sohabah. Abdullah bin Mas'ud adalah termasuk puqahu so ah, sahabah. Dan kita ketahui, di dalam kaidah mengambil qawlus sohabah, maka uh, pakawa Abdullah bin Mas'ud, dan pendapat Abu Lubbin Mas'ud ya sangat didahulukan ketimbang yang lainnya artinya selain Abu Bakar Umar ya imam yang empat ya dan dikatakan bahwa Abu Lubbin Mas'ud adalah orang yang memiliki bacaan tersendiri Kiro'ah ya qiraah Kiro yang dinisbatkan kepada Lubbin Mas'ud dan dia juga adalah termasuk orang mufassirin di mana dikatakan bahwa beliau berkata inilah Allah muhimbik kita bila, sungguhnya aku adalah orang yang paling tahu tentang kitab Allah. Dan dikatakan bahwa dia mengatakan wa ana aqla fima nuzilat wa mata nuzilat. Bahasanya dia berkata aku tahu kapan ayat itu turun dan dalam masalah apa ayat itu turun. Ini tentang kelebihan Abu bin Masood radhiyallahu taala. Kala dia berkata, Asal tu Nabi saw. Aku bertanya kepada Nabi saw. Ayolah amal, ahabu ilallah. Amal yang mana, yang paling dicintai di sisi Allah. Kala assalatu ala waktuha, solat pada waktunya. Kalau tu kemudian aku bertanya lagi apa lagi? Kalau berulwalidayin, berbakti kepada dua orang tua. Kalau tu lalu aku bertanya lagi, kalau al jihadu fisa billah, lalu beliau mengatakan jihad di jalan Allah. Kalau hadas anibihin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan telah menceritakan kepada aku semuanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La wis tuhu la zadani. Kalau aku bertanya lagi dan bertambah pertanyaanku Maka insya Allah Nabi akan menambah jawabannya juga Dan akan menambah perbuatan-perbuatan itu mana yang paling baik ya. Komuslimin yang dirahmati oleh Allah SWT Pertama ya, Setelah kita tahu tadi tentang bagaimana perawi hadis ini Dan bagaimana sahabat yang merayatkan hadis ini Maka kita bahas seperti biasa ma wajhu munasabat Hadal hadis Fi hadal bab Jadi artinya apa relevansinya Hadis ini ditetapkan atau disimpan pada bab ini Jadi pada bab Awkotis sholat Awmawakiti sholat Maka para ulama Menyatakan di sini Yaitu Satu hal yang sangat penting Ya yaitu pembahasan yang sangat penting dan di sini dimaksudkan dua hal yang sangat penting jadi dimaksudkan dua hal yang sangat penting yaitu dari sisi kesesuaian hadis ini dimasukkan dalam bab mawakit sholat ataupun di dalam kitab sholat yang pertama bahwa Abbolul amal as-solatu ala waktuha wahyaa al-azmina al-lati hadadahu hadadaha ashariun yaitu di sini menakakan bahwa amal yang paling mulia, amal yang paling abbol adalah solat pada waktunya. Jadi solat pada Waktunya, itu waktu yang Allah Ta'ala telah tetapkan. yaitu waktu-waktu yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Ya. Dari waktu-waktu, solat yang lima waktu. Kemudian, para ulama mengambil istidari yang lebih khusus dari ini. yaitu apa dikatakan? Abbalul Amal. As-shalatu fi awali waqtiha. Di mana di sini diambil kesimpulan juga dan ini kesimpulan lebih khusus lagi. Di mana tadi kan waktu salat ini ada waktu salat itu batasannya mukhayyarnya. Waktunya zuhur min zalati syamsi ila an yakuna bil rajuli kamitslihi. Di mana kita ketahui waktu sholat itu kan umpamanya duhur. Dari mulai tergelincir matahari sampai bayang-bayang sesuatu sama panjangnya. Maka waktu duhur ini yamtaddu ila andiyakun adilurajul kamisli. Yaitu maka waktu duhur ini memanjang. Dari apa? Dari mulai tergelincirnya matahari sampai bayang-bayang sama panjangnya. Maka ini adalah waktu sholat. Maka dikatakan di sini seolah-olah amal yang paling mulia adalah sholat pada waktunya. Jadi sholat pada waktunya, artinya tidak sholat di luar waktunya. Tetapi di sana seolah-olah ada istibat yang lebih khusus dan maksud lebih khusus yaitu sholat pada awal waktu. Di mana kita ketahui bahwa kalau kita hitung sholat itu kan ada sholat Awalnya, pertengahannya, dan akhirnya. Dari waktu yang telah ditetapkan. Maka dikatakan, amal yang paling mulia adalah solat pada awal waktunya. Walaupun secara bohir di dalam hadis ini tidak menunjukkan kepada itu. Jadi tidak menunjukkan kepada bahwa pada awal waktu. Hanya saja diriwayatkan dalam hadis yang lain. Dan ini adalah dari Abdullah bin Mas'ud. Yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidi dan Imam Hakim. Ya dan Imam Hakim, ya. di mana dikatakan dalam hadis itu Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abdulul Amali As-Salatu Fi Awali Waktiha, ya, Abdulul Amali As-Salatu Fi Awali Waktiha, ya. amal yang paling mulia adalah sholat di awal waktunya, Di disolat di awal waktu. Maka di sini adalah ta'jilus salat ila awali waqtiha yaitu menyegerakan salat pada awal waktunya. Dan tentunya kita memahami juga sebagaimana nanti akan datang dalam salat taubat Bahawa yang dimaksud awal waktu adalah ma'bada adai raqataini min salati rawatibi. Bahwa yang dimaksud dengan salat di awal waktu Maka dipahami, bahkan ini mungkin secara ijma, bahwa itu dikatakan awal waktu adalah seukuran setelah menunaikan dua rakaat dari sholat rawatib. Jadi bukan berarti ketika adhan langsung sholat wajibnya Dan itu dikatakan awal waktu. Karena berdasarkan kesepakatan kita dianjurkan untuk menunaikan dua rukaat. Ya. Yaitu sholat rawatib. Dan dalam hadis yang umum, Baina ku li adhanaini sholatun di antara dua adan ada salat ya maka yang dimaksud awal waktu ya. ya itu jelas dengan isyarat hadis yang lain yaitu setelah kita menunaikan dua rakaat dari sholat rawatib maka itu adalah ukuran ya artinya apa awal waktu ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala maka istinbat ini jadi diambil dari riwayat yang lain tetapi bukan dalam sahih Bukhari dan bukan pada sahih Muslim tetapi dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Hakim dan yang lainnya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdul Salati apuan afdulul a'mali as-sholatu 'ala as-sholatu Dan di sana ada hadis yang, bawah, ya, yang berbunyi, ya, dari hadis Abi Mahburah radhiyallahu taala anhu, "Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, 'Awalul waqti ridwanullah." Wa awsatuhu rahmatullah Wa akhiruhu afullah Hadis ini diwetakan oleh Imam Darukutni ya. Dan Imam Tirmidi tetapi tidak menyebutkan kalimat Awsat ya. Maka hadis ini adalah lemah sekali ya. Jadi hadis ini adalah lemah Sekali Kenapa dikatakan hadis ini lemah sekali Sebab dari riwayat Ya'qub ibnul Walid Al-Madani Imam Ahmad telah mengatakan huwa minal kadzdzabin. Huwa minal kadzdzabin, bal qala minal kibaril kadzdzabin. Dan telah dikatakan kadzdzabhu Ibnu Jadi Ibnu Main juga telah mengatakan dia adalah Kadhab Jadi hadis yang berbunyi ya, awal waqti ridwanullah wa ausatuhu rahmatullah wa akhiruhu afullah. Jadi awal waktu adalah keriduan Allah. Pertengahannya adalah rahmat Allah. Akhirnya adalah maaf pemaaf dari Allah Ta'ala. Kalau ya. muslimin yang dirahmati oleh Allah Taala, Hadis ini adalah baib. Ya. Maka kesesuaian hadis ini. Dimasukkan di dalam bab ini. Dan dimasukkan dalam kitab sholat. Ya, adalah untuk menjelaskan. Ya, Bahawa amal yang paling baik adalah sholat pada waktunya. Dan amal yang paling baik adalah solat di awal waktunya. Berdasarkan riwayat yang lainnya. Solatu ala waktiha as-solat yaitu as-solatu fi awali waktiha. Itu solat pada awal waktunya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini sisi munasabah hadis ini disebutkan di dalam hadis ini. Nah kita akan ambil beberapa istimbat dari hadis ini. Yang pertama adalah dilalatun ala fadli as-sahabah. Wa dilalatu ala fadli Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu bil Hadis ini adalah menunjukkan kepada keutamaan para sahabat. Dan secara khusus keutamaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa? Sebab Abdullah bin Mas'ud dan para sahabat mereka Tolab al fil amal. Littashad-dudi al-muhafaduti alaih. Di mana para sahabat bertanya dan meminta amal yang paling mulia agar dia adalah menjaganya. Lalu kenapa dengan perkataan ini dengan pertanyaan ini menunjukkan kepada keutamaan para sahabat dan keutamaan Abdullah bin Mas'ud? Secara khusus. Karena kalau orang bertanya tentang yang mulia menunjukkan ragbah, keinginan dia kepada kebaikan. Dan keinginan dia kepada kemuliaan adalah tinggi. Tirqbatul ilal khair, raubatul ilal amal. Jadi keinginan dia kepada amal, keinginan mereka terhadap amal dan keinginan berada dalam amal yang mulia, itulah yang menunjukkan keutamaannya. Itulah yang menunjukkan tentang kebaikan mereka. dan yang kedua di sini juga menunjukkan suatu dalil bahwa seseorang dianjurkan untuk bertanya terhadap setiap kebaikan Dan mencari setiap kebaikan. Kenapa kaum ke muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab diantara. Kaidah di dalam agama ini. Yang menunjukkan kita akan mendapatkan ilmu. Mendapatkan hidayah. Mendapatkan pemahaman yang benar. Fa'asluhutolab. Sebab yang pertamanya adalah berawal dari kita mencari dan adanya keinginan yang ada di dalam hati kita. Lihat kepada hadis mansalakatori kon yel tamisufih ilman sahalallahu lahubih tari kon ilal jannah. Maka di dalam hadis ini ada kalimat mansalaka. Artinya ketika orang itu ingin kepada ilmu yang bermanfaat dan pingin mendapatkan ilmu, dan pingin mendapatkan jalan, apa? pingin mendapatkan surga, maka ada kalimat, man salah katorikon. Maka menunjukkan, bahawa langkah yang pertama, poin yang pertama adalah tolap, mencarinya, dan adanya irodah, keinginan. Waqala Alaihi Wasallam tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Maka lihat ketika Allah Ta'ala memperlukan ilmu. Maka menunjukkan bahwa awaluhu tolap. Yaitu yang pertama adalah mencari. Dan di sini adalah. Satu hal yang sangat penting. Oleh sebab itu. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di beberapa tempat. Dan di antara dalam kitab yang kita kenal juga satu lafzan. Bahwa dia mengatakan bahawa gerakan manusia, langkah kakinya, gerak tangannya, gerak lidahnya dan aktivitas yang dilakukannya adalah digerakkan dengan iradah yang ada dalam hatinya. Maka di sini jelas ya bahwa fa'idah hadis ini. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Di dalam hadis yang mulia ini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tartib. Itu tartib. Susunan amal-amal yang baik. Di sisi Allah Ta'ala, amal-amal yang dicintai di sisi Allah Ta'ala dan di sini adalah amal-amal yang paling dicintai di sisi Allah Taala. Wakadama salata alal biri walidain, wakadama birul walidaini alal jihad. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini. Ketika menjawab pertanyaan Abdullah bin Mas'ud, amal yang mana yang paling dicintai di sisi Allah taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan solat. Lalu setelah itu beliau menyebutkan Birul walidain. Kemudian setelah itu adalah jihad. Bagaimana dari sisi redaksi khusus dalam hadis ini bahwa kita mengetahui kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan sholat dari biru lailidayin maka para ulama menjawab sebab ya, sholat adalah berkaitan dengan hakuloh hak Allah Taala. Sedangkan yang kedua adalah biru lualida'in adalah merupakan hakul insan berkaitan dengan hukukul insan hak manusia maka di sini tentunya kodama Nabiu Shallallahu Alaihi Wasallam hukukul Allah Taala adalah hukukil ibad. Maka secara bahir dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan hak Allah Taala daripada hak manusia dari hak apa? manusia. Daripada hak manusia. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan birrul walidain dari jihad dan ini tentunya nanti dalam kesimpulannya tidak selamanya jadi tidak selamanya. bahwa adalah. Biruludain. Didahulukan daripada jihad. Kenapa? Sebab kita akan melihat nanti. bahwa jihad itu ada dua. Ada jihad yang hukumnya farduain. Maka itu adalah didahulukan. Jihad daripada biruludain. Dan apabila jihad itu adalah hukumnya fardu kifayah. Maka syariat mendahulukan biruludain daripada jihad fardu kifayah. Apa? Fardu kifayah. Dan sebagaimana nanti akan ada hadis-hadis yang saya bacakan ya. Ini dalam kaidah di dalam beramal ya. Hanya saja mungkin hadis ini adalah yang sifatnya umum. Di mana asal dari jihad adalah hukumnya adalah fardu kifayah. Dan tidak menjadi fardu ain kecuali masuk kepada salah satu yang lima sebagaimana mungkin dalam pembahasan lain saya pernah menjelaskannya. Wajibat oh, itu tidak menjadi fardu kecuali dengan sebab lima atau salah satu di antara yang lima sebagaimana telah ditetapkan oleh para ulama. Nah, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, maka beliau menjawab tentang jihad yang hukum asalnya yaitu tentang jihad asalnya adalah fardu kifayah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan birrul walidain daripada jihad karena secara umum bahwa jihad hukumnya adalah fardu kifayah. Adanya perdu kifayah apabila telah ditegakkan oleh sebagian kaum muslimin dan telah ditegakkan oleh imam dan sebagian kaum muslimin maka kepada yang lainnya tidak wajib lagi kita tentang jihad ini. Tetapi menjadi perdu ain apabila salah satu di antara yang lima ini, yang pertama apabila imam telah memerintahkan kita berdasarkan hadis faidastan virtum van viru. Ya, apabila imam telah memerintahkan kalian untuk berjihad maka berjihadlah. Ya. Dan yang kedua adalah apabila kita telah masuk dalam medan perang, maka kita tidak boleh kabur, tidak boleh. Ya, artinya kita lari. Dan apabila musuh adalah menyerang ke negara kita, walaupun di sini juga ada syarat lain ya. Maka wajib atas setiap orang yang ada pada negara itu, pada bu'ah tertentu, pada tempat itu adalah untuk Menegakkan jihad dan melawan musuh yang masuk. Dan yang keempat ya, dikatakan oleh para ulama, ya, apabila ya, ia tidak bisa tegak kecuali dengan dirinya. Ia ya, apabila ia tidak tegak kecuali dengan dirinya. Yaitu umpamanya apa? Apabila dalam satu peperangan, umpamanya harus menggunakan tank baja, ataupun mungkin pesawat terbang, kapal perang. Tidak ada pada waktu itu yang mampu kecuali kita. Maka menjadi wajib atas kita, ya diri kita yang mampu, yang bisa menggunakannya. Dan yang kelima, sebagian para ulama mengatakan apabila al-imam ayyanar rajul. Apabila imam menentukan seseorang, artinya tidak kepada seluruh kaum muslimin. Imam mengatakan pulan dan pulan-pulan ditetapkan wajib berangkat, maka atas dia adalah menjadi wajib. Dan ini yang ditafsir oleh Syeikh Nusaymin rahimahullahu taala. Nah, dan tentunya saya juga tidak akan membahas secara khusus jihad, tetapi di sini dari sisi bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan solat, kemudian mendahulukan beruludain, kemudian mendahulukan apa? E, setelahnya adalah jihad. Walaupun dalam kesimpulannya bahawa nanti ada jihad yang didahulukan dari Biruludain. iaitu apa? Apabila jihadnya adalah parduain, di mana kita ketahui apabila jihad itu adalah parduain, tidak wajib izin kedua orang tua. Dan apabila jihad itu adalah pardukipaya, maka wajib izin kepada orang tua dan apabila tidak mengizinkan, maka tidak boleh berangkat. Nah Ini kaedahnya. Nah, ini dari sisi nabi salah salah mendahulukannya. Dan di sini menunjukkan kedudukan solat karena Allah Taala atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan solat dari birrul alidain dan mendahulukan birrul alidain dari apa dari jihad ya. dari dari jihad maka ini dari sisi tartibnya kemudian yang selanjutnya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala timbul permasalahan dalam masalah ini di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika menjawab tentang ayul a'mal abdol, maka beliau tidak menjawab dengan satu jawaban. Ternyata jawaban itu beda-beda. gitu. Dan dalam segi tartibnya pun berbeda-beda. Dan dari segi tartibnya adalah beda-beda. Ya, umpamanya dalam hadis abidhar. Ketika ditanya ayul a'mal abdol, kola al imanubillah wal jihad iman kepada Allah kemudian jihad ya. Kemudian di dalam hadis Abdullah bin Umar ketika ditanya ayul islamu khair qala tuti mut'am wa salam ala man araf malam ta'rif Islam yang mana yang paling baik engkau memberi makan dan engkau mengucapkan salam kepada yang engkau ketahui dan engkau tidak kenal Kemudian ditanya dalam hadis yang lain itu hadis Abi Musa Abdullah bin Amr Dikatakan nail Islam khair qolaman salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan dalam hadis yang lain khairukum man al quran wa 'alamah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang lain yang paling baik di antara kalian yang paling baik kepada keluarganya. Oh, di sini kan hadis itu berbeda-beda. Jadi hadis apa berbeda? beda. Jadi hadis itu berbeda-beda, bagaimana kita menjamaknya? Jadi bagaimana kita menjamaknya? Nah. Maka para ulama menyatakan ya. Sebagaimana kita lihat dalam kitab syarah hadis-hadis ya. Jadi menggabungkan ya. Di antara apa? Di antara Hadis-hadis ini ya. Di antara hadis-hadis ini Bahwa Nabi SAW Di antara hikmahnya Maka beliau menghitab umatnya Mengajak umatnya Dan mengajarkan kepada umatnya Sesuatu Yang sesuai dengan kondisinya Yang sesuai dengan kemampuan orang yang bertanya. Dan menjawab sesuai dengan waktunya. Yang jelas, di dalam hadis ini, sebuah kesimpulan yang kita akan ambil. Bahwa seseorang di dalam beramal. Maka di antara kaidahnya dia harus melihat kepada kemampuan yang ada dalam dirinya. Artinya di sini amal-amal yang disitu ada syariatnya, mana yang harus didahulukan, mana yang lainnya. Dan disinilah saya akan menetapkan tentang kaidah nantinya. Sebab tentunya Nabi SAW ketika satu waktu ditanya tentang iman. Kenapa Nabi SAW menyebutkan ketika ditanya tentang amal yang paling baik, maka dia mengatakan al-imanu billah. Maka ini dimungkinkan bahwa orang yang bertanya pada waktu itu adalah... Qoribu ahdin bil-Islam. Qoribu ahdin bil-Kufri. Adalah orang yang baru saja meninggalkan kekufuran. Maka Nabi SAW menancapkan dulu keimanan. Dan mengajarkan dulu tentang keimanan. Kemudian ketika Nabi SAW... Ditanya tentang amal yang paling baik. Lalu beliau mengatakan jihad. Maka dimungkinkan ketika yang datangnya adalah seorang pemuda yang gagah. Dan ketika Nabi SAW ditanya tentang amal yang paling baik. Lalu beliau mengatakan zikir kepada Allah. Walaupun tentunya zikir bagi pemuda dan semua sama. Tetapi apa? Zikir khusus. Gitu. Maka beliau mengatakan zikir. Sebab yang bertanya adalah orang yang tua rentah, yang tidak mungkin lagi harus dia maju ke medan jihad. Komulimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah salah satunya dinyatakan oleh Imam Ibnul Malakon. Di mana dia mengatakan alladhi qila fil jam'i bainal ahaditsil muta'aridhah annah ajwibah makhsusa li sa'ilin makhsusin binisbati ila halihi aw waqtihi binisbati ila 'umumi dhalikal hali wal binisbati ila mukhatibi Di mana Imam Ibnu Mulakan telah mengatakan dan di antara cara kita untuk menjamak hadis-hadis ini yang seolah-olah berbeda-beda dan bertentangan satu dengan yang lainnya. Maka bahwasannya jawaban Nabi SAW adalah jawabannya khusus. Bagi yang bertanya dengan khusus. Belum meninjau kepada kondisi dan waktunya. Kondisi dan waktunya. Maka tentunya ketika jihad itu adalah tidak dikumbandangkan oleh Nabi SAW. Dalam keadaan tidak jihad, maka birrul walidain adalah abbal daripada jihad. Abbal daripada jihad. Tetapi jihad itu ketika diperlukan dan dikumandangkan oleh imam, dan kaum Muslimin diperintahkan untuk berjihad, maka tidak diragukan lagi bahwa berjihad lebih abbal dari birrul walidain dain. Bahkan diketahui nanti bahwa solat jihad dan lebih afdal daripada salat dalam arti dalam waktu tertentu dalam waktu tertentu sehingga seseorang boleh mengakhirkan waktu salat karena jihad artinya mengundurkan waktu salat boleh dia menjamaknya bahkan sebagian rukunnya adalah tertinggal karena jihad seperti bolehnya bergerak ketika dalam salat jihad. Yang tadinya bahwa salat tidak boleh berjalan, tetapi ternyata ketika salat apa ketika jihad, maka sebagian rukunnya adalah tertinggal apa? ditinggalkan. Di mana kita ketahui tentang kaifiat salat dalam jihad? Faqulun bihasbi. Bagaimana kita ketahui amal bagi orang fakir apa? Amal bagi orang kaya apa berbeda-beda. Kalau ditanya orang fakir apa amal yang paling mulia bagi kamu? Maka orang fakir apa? Al istighfar beristighfar, istighfar salat ibadah. Bagi orang yang banyak hartanya apa? As sodako, sodako, sodako. Dan dalam hal ini seorang mukmin ketika dia akan beramal kebaikan. Maka dia melihat amal-amal yang dia akan bisa untuk mendawamkannya, yang dia adalah mampu seorang mukmin melihat kepada dirinya. Dan mana yang harus didahulukan dari yang lainnya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Di sini adalah berupa apa? Jawaban para ulama kenapa dibedabedakan? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan berbeda-beda? Kemudian dari hadis ini diambil juga kesimpulan bahwa amal itu darajatnya adalah berbeda. Yang di sini menunjukkan bahwa iman du darajat. Al-imanu darokat. Wa ahlul iman darajat. Di sini menunjukkan juga bahwa amal itu tingkatannya berbeda. Amal itu tingkatannya berbeda-beda. Apa-apa yang diperintahkan Allah taala dan rasulnya kepada kita maka dari segi derajatnya adalah berbeda. Oleh sebab itu ahli sunnah mengatakan al-imanusy'abun wa ajza. Wa Iman menurut ahli sunnah adalah punya cabangnya. Minhul a'la wa minhul adna. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-imanubid'un wasittuna syu'batan. A'la Kalimatul la adna imatatul adzanith thariq Iman adalah 70 sekian cabang paling tingginya adalah la ilaha illallah paling rendahnya adalah memindahkan duri dari jalan Wa qala nabiy alaihi wasallam al minal iman Jadi malu adalah bagian dari iman ya. Jadi sini menunjukkan amal adalah punya darajat dan dari hadis ini diambil kesimpulan bahawa bagi seorang mukmin adalah takdimul al-ahami pal-muhimi. Takdimul abbal. Fil'amah. Yaitu mendahulukan yang penting dengan yang setelahnya. Yang mulia dengan yang setelahnya di dalam amal. Jadi di dalam apa? Di dalam amal. Seperti saya telah jelaskan umpamanya. Ada dua amal yang apabila bersatu kita tidak boleh, ya apa tidak bisa untuk melakukannya dalam satu waktu seperti umpamanya manakah lebih abol kita bersodakoh pada tanggal 10 itu ataupun kita apa berkurban. Ya, kalau kita punya untuk berkurban dan punya untuk bersodakoh maka amal pada waktu itu adalah mulia kedua-duanya. Tetapi apabila kita memiliki harta hanya untuk membeli kambing saja, ya punya kelebihan dari hak, makanan, punya kelebihan dari kebutuhan makanan sehari-hari untuk beli kambing saja, apakah yang harus didahulukan, apakah berkurban ataupun kita bersodakwa dengan seharga kurban tadi? Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala berkurban pada waktu itu adalah lebih abal. Kenapa? Sebab dari sisi perintahnya ya, dianjurkan berkurban pada hari itu. Ketika tanggal 10, 11, 12, 13. Nah, ini apa? Dari sisi keutamaan. Ya. Kemudian walaupun boleh tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Apabila kita mampu dan punya kesempatan pada tanggal 10. Maka melakukan kurban tanggal 10. adalah lebih abdol ketimbang hari yang lainnya. Maka seorang muslim memilih. Mana yang lebih abdol. Mana yang lebih di bawahnya. Untuk mendapatkan pahala yang sangat mulia. Ini dari faidah hadis ini, dan kita akan keluar dulu dari pembahasan tentang waktu sholatnya. Nanti setelah ini kita baru masuk. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kesempatan yang singkat ini mungkin saya ingin menjelaskan bahwa itu filamali soleh, kayak kaidah di dalam beramal. Ya, di mana dalam beramal ini akan semakin mulia amal kita. Apabila sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i, nah. babit syar'i. Jadi kaidah-kaidah apa syar'i? Kalau nah. muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahuwataala, di mana di sini dikatakan ahabul akmal, ya. itu amal yang paling dicintai Allah taala. Apa babit amal yang paling dicintai di sisi Allah taala secara umumnya? Babit yang pertama adalah Akhlasuhu yaitu amal yang paling ikhlas dasarnya Yang kedua adalah aswabuhu yang paling benar Yang dimaksud di sini adalah almutaba' Qalallahu ta'ala huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala وقال المفسرون أي اخلصه وأسوبه. kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita ditanya amal yang mana yang paling dicintai dan bagaimana babit bahwa amal itu dicintai di sisi Allah taala maka babit yang pertama adalah yang ikhlas babit yang kedua adalah yang sesuai dengan sunnah di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dialah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Dan para ulama mufasir mengatakan yang dimaksud dengan yang paling baik amalnya adalah dikatakan adalah yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan sunah. Qalallahu taala man kana yarjulu qarabbih faly'mal 'amalan sholihan Wala yusriki ibadati robihi ahada. Dan ini jelas ya, tidak usah saya jelaskan kembali, yes. sebab ini telah sering kita dengar tentang masalah ikhlas dan masalah mutabak. Wali dalikakola al Imam Sufyan Thawri, rahimahullahu Taala, layasihul qaulun illa bi'amalin. amalin, walayasihul qaulun wa amalun illa bi niatin. Walayyahihu kaulun wa amalun waniatun illa bisunnatin. Al Imam Fu'adin Sauri rahimahullah taala dia berkata, ucapan tidak sah kecuali kalau dibarengi dengan amal. Ucapan dan amal tidak sah kecuali dengan dibarengi dengan niat. Yang dimaksud di sini adalah niatun salihah, niat yang soleh, niat yang semata-mata karena Allah taala wa ma umiru illa liyabudullaha mukhlishinalahuddin dan dikatakan tidak sah ucapan perbuatan dan niat ila bisunnatin kecuali sesuai dengan apa dengan sunnah jadi amal walaupun niatnya itu adalah sahih baik tetapi tidak sesuai dengan apa dengan sunnah maka itu tertolak Sebagaimana dalam hadis yang tadi saya katakan, Ina Allah alayyadurul ilas warikum, walaila adzamikum, walakinayandurul ilakulubikum, waillah amalikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan melihat kepada wajah dan kepada jasad kalian, tetapi Allah Ta'ala akan melihat kepada hati kalian dari sisi ikhlas dan tidaknya, dan kepada apa dan kepada amal kalian ditinjau dari sesuai dengan sunnah atau tidak. Ini dua babit yang pertama. Jadi dua-dua bit yang pertama. Ya. Kemudian, di antara bobit di dalam beramal, di mana Nabi SAW menyatakan dalam hadis Aisyah RA dimana nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan syaddidu wa qaribu wa alam an la yadkhula ahadukum aljannata bi amali wa anna ahbal a'mali aduamuha wa ila wa in qallah wasuilana nabi sallallahu alaihi wasallam Ayul a'mal ahabu ila qala adwamu hawa in qalla Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Allah taala Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala Amal apakah yang paling dicintai di sisi Allah? Adalah amal yang seseorang bisa mendawamkannya walaupun sedikit di mana di sini dikatakan seseorang tidak akan masuk surga dengan amalnya. Artinya di sini bahwasannya kita masuk surga bukan berarti ditukar dengan amal, tetapi kita meyakini bahwa masuk surga dengan sebab amal. Tetapi kenikmatan surga dan kenikmatan-kenikmatan yang Allah taala berikan kepada kita sesungguhnya tidak sesuai dengan amal yang kita perbuat. Dalam arti tidak akan sebanding dengan amal yang kita perbuat. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahawa di antara bobit di dalam beramal Di dalam batasan, di dalam beramal Soleh, amal kebaikan Maka salah satu kaidahnya adalah Yang kita mampu untuk mendawamkannya Yang keempat adalah memilih amal yang paling mudah dan bersikap sederhana di dalam beramal. Di mana para ulama mengatakan di antara amal yang baik adalah Mada da wa ma sahibuhu wa in kana Di mana amal yang paling baik adalah yang kita mampu untuk mendawamkannya walaupun sedikit. Dan yang keempat adalah an ahbal a'mali ila makan ala wajhi sadari wal ikhtisad. Wat taysir. Yaitu amal yang paling dicintai di sisi Allah taala adalah amal yang dilakukan oleh kita dengan sifat sederhana dengan sifat mudah Dimana kita tidak Membebani diri dengan sesuatu yang kita tidak mampu Dan saya akan bawakan beberapa hadis Nabi SAW Di antaranya hadis umum Halakal mutanatiun Waqala Nabi SAW Bima tatikun Indah lah kalian Mengamalkan apa yang kalian mampu Selakah orang-orang yang melampaui batas. Dikisahkan di sini tentang sekelompok sahabat yang bersamanya dalam satu peperangan. Lalu ada orang yang memaksa saum dalam keadaan cuaca sangat panas. Lalu dia pingsan. Lalu para sahabat menyemburnya. Lalu Nabi saw bertanya kenapa orang ini sampai disembur? Kenapa dia itu sampai seperti ini? Dia mengatakan atau para sahabat mengatakan cuaca panas dan dia masak saum. Memaksa saum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Laisal bira'as saum mu fis safar." Tidak ada saum. Tidak termasuk kebaikan orang yang saum ketika pepergian, artinya dalam kondisi seperti ini. Kenapa ad-dinu yusrun? Agama ini mudah. Ketika Allah taala memberikan rousah untuk buka ketika safar maka tidak boleh kita mentaklif dan memaksakan diri sehingga kita sakit atau celaka dan ketika ada sahabat yang memaksa untuk wisal wisal itu adalah menyambung saumnya dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah melarangnya sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencoba untuk lebih dari satu hari sampai para sahabat tidak mampu maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang sehingga menganjurkan untuk sahur dan menganjurkan untuk cepat buka ketika ada Zainab rodiya taala anha dia membuat tali di masjid dan apabila dia merasa capek maka dia apa menyender di tali tersebut lalu Nabi saw masuk ke masjid punya siapa ini tali maka dikatakan milik Zainab apabila dia itu telah letih maka dia bersender di tali tersebut Maka Nabi S.A.W. memerintahkan untuk memutuskan tali tersebut. Dan Nabi S.A.W. memerintahkan ibadah dengan apa yang kita mampu. Di mana para ulama telah mengatakan di antara kaidah bahawa kita beribadah. Bahawa kita tidak boleh mengapa mencari perhala yang lebih besar dengan membebani diri. Dan membebankan diri yang berat dari satu ibadah yang sebenarnya syariat tidak memerintahkannya. Al-imam asyati bi rahimahullahu ta'ala ta'ala ta berkata, Annal masyakota laisat lil muqallifi an yaqsidaha. Fit taqlid nadran ila abami ajriha. Walahu an yaqsidal amal alladhi yuadimu ajruhu li abami masyakatihi. Ila akhiri kalamihi. Dia mengatakan bahwa artinya berat dalam sebuah amal itu tidak boleh menjadi tujuan mukallaf demi untuk mendapatkan pahala. Artinya dia mencari yang sulit dan menyulitkan diri demi untuk mendapatkan pahala. Tetapi... Tidak diragukan lagi bahawa apabila amal itu semakin berat bagi kita, Maka akan semakin berat juga pahalanya. Karena kita mengetahui al-jazah umin jin silamah. Tetapi seorang mukmin tidak boleh mencari-cari yang berat. Dan apa menimpakan kepada diri sesuatu yang tidak diperintahkan. Dan memberatkan diri. Padahal telah ada rusuh. Tidak boleh. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah marah kepada beberapa sahabat di dalam masalah ini. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah tentang Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Semua kita diperintahkan untuk tawazun, untuk pertengahan. Dan untuk memenuhi setiap haknya, hak Allah, hak jiwa, hak keluarga. Diwajibkan untuk apa? Muwazanah. Yaitu kita menimbang dan pertengahan. Dan kita tidak boleh untuk mendolimi satu dengan yang lainnya. Seperti ya, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, dia saum setiap hari, sa- apa salat setiap malam dan sepanjang malam maka diperintahkan oleh Rasulullah SAW alaihi Salman Al Farisi radhiyallahu ta'ala untuk mengintai ke rumahnya yang menyebabkan istrinya itu kusut, lusuh ya. Sebab dia ya artinya tidak disapa oleh suaminya dan telah menyediakan diri tetapi ya, setiap malam tidak tidak disapanya. Seolah-olah istrinya merasa percuma, merasa apa sih? Ya, sudah menyiapkan tetapi tidak tidak disapanya. Maka datanglah dan dia saum setiap hari. Maka kemudian al-Gipari, dan Salman ketika bertamu menghidangkan makanan, lalu Salman mengatakan, aku tidak akan makan, kecuali engkau makan terlebih dahulu. Dan ketika waktu malam meritakan untuk tidur, aku tidak akan tidur, kecuali engkau tidur dulu. Lalu Salman Al-Farisi R.A. mengatakan. Sesungguhnya bagi atasmu bagi robmu ada hak. Dan bagi jiwamu atasmu ada hak. Dan bagi keluargamu atasmu adalah hak. Maka tunaikanlah setiap hak itu pada tempatnya. Dalam kaidah kita beramal. Dalam kaidah kita beramal. Bobit dalam beramal. Kemudian babit yang kelima di dalam beramal. Jadi, batasan kita di dalam beramal agar kita itu mendapatkan pahala yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Dan terima di sisi Allah Ta'ala. Maka, di sini jelas ya. takdimul abdol. takdimul aham. Alal aham. Alal muhim. Jadi, artinya mendahulukan amal yang mulia terhadap amal yang lainnya. Yang dimaksudkan di sini apabila dua amal itu bersatu ya. Apabila amal itu adalah bersamaan. Tetapi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT. Yang wajib dipahami dalam kaidah yang keenamnya ini. Sebagaimana tadi telah dijelaskan. Bahwa amal itu menjadi abdol bagi seseorang. Dan amal itu adalah abdol. Dari satu dengan yang lainnya. Maka kaum Muslimin yang dirahmati oleh Allah Allah sebanyak wahdah ini pun diwajibkan kepakihan seseorang ketika dia melihat tentang amal tersebut. Karena dalam waktu tersebut amal ini tidak abbal. Ketika disebutkan dalam waktu yang lain maka amal ini adalah paling abbal. Berkaitan dengan kondisi tetapi bukan berarti bahwa, ya ini ditentukan dengan akal kita. Tetapi yang dimaksud kita melihat kepada dalil-dalil syar'i, kepada kaidah-kaidah syar'i. Contoh tadi Mana yang lebih abdol Biruludain Ataupun jihad Nah Maka apabila dikatakan secara umum Maka Biruludain lebih abdol daripada jihad Apabila kita melihat bahwa Asal jihad adalah fardu kifayah Tetapi manakala Jihad itu menjadi farduain Maka tidak diragukan lagi Bahwasannya jihad ada lebih abdol pada Daripada Biruludain ya, Dari Biruludain Sebab telah dikatakan tidak wajib izin kepada orang tua apabila ya, apabila ya, dia telah diwajibkan untuk jihad. Ya, menjadi parduain baginya. Tadi umpamanya apa? ya Sodakoh dengan dikir mana lebih abal? Sodakoh dengan dikir mana yang paling abal? Maka kita katakan. Kalau ada orang yang miskin. Dengan orang yang kaya Maka orang yang kaya adalah bersodakoh Orang miskin dia adalah berpikir Kalau ada orang yang telah tua renta, Dia tidak memiliki kekuatan untuk pergi ke medan jihad Apa yang paling abdol baginya? Salat, tatawu Baginya adalah dikir Baginya adalah apa? Dikir Jadi satu dengan yang lainnya akan berbeda dari segi abdol dan dia memilih amal Dan mendahulukan amal mana yang harus dia didahulukan terkadang juga berkaitan dengan waktu seperti tadi umpamanya kalau ditanya mana yang harus diahulukan akikoh ataupun apa kurban apabila orang bertepatan pada tanggal 10 tidak punya uang kecuali untuk beli satu kambing dan pas pada tanggal itu adalah anaknya untuk diakikohi maka akikoh dulu sebelum berkurban karena ia berkaitan dengan akikoh dalilnya artinya seolah-olah pada hari yang ketujuh itu di mana kita mengetahui qulumuludin marhunun biaqiqatihi nah seperti tadi kalau kita bertepatan antara sedekah dengan apa dengan kurban mana yang harus didahulukan sedangkan kita tidak punya harta kecuali untuk berkurban saja untuk beli satu kambing saja maka didahulukan kurban dan demikian-demikian demikian dalam kita beramal artinya apa bahwa seorang mukmin harus faqih kepada dal dalil-dalil syar'i i. dari mana kita mendahulukan satu dengan yang lainnya satu dengan dengan yang lainnya. Satu dengan dengan yang lainnya. Maka ini adalah kesimpulan dari hadis yang mulia ini. Hadis yang sangat agung ini. Allah Ta'ala sampai di sini kita akan buka forum soal jawab. Nah, demikian khawatir Islam. Pembahasan dari uh, mukaddimah kita bersolah. Kita simak bersama yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Qatada. Hafirullah Ta'ala dan tadi kita simak pula dari kaidah-kaidah di dalam melakukan amal saleh. Semoga bermanfaat Selanjutnya khotbah al-Islam. Azanillahu yakum, kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya secara langsung di kesempatan pagi hari ini Anda bisa hubungi kami secara langsung di 0218236543 atau dengan melalui pesan singkat di 0819896543 dan tentunya untuk meluaskan pembahasan kita mohon kiranya pertanyaan anda disesuaikan dengan tema kita kami angkat untuk yang pertama dari penelpon assalamualaikum halo nah kami angkat kembali assalamualaikum halo halo assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh dengan siapa dari mana pak advokasi. Silakan Bapak Bu ya. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu warahmatullahi wabarakatuh. ini staf ilmu waris Ustaz. Teronjolansi Ustaz. ini. Nah, uh, ini yeah. ada uh, keluarga. Eh, ibunya udah meninggal. Uh, tinggal bapaknya sama anak perempuan 5. Nah, terus Uh, saudara sebapak satu orang ada laki-laki. Ini uh. aja pak kalau waris ya kayaknya kalau di. Uh, mungkin nah. nanti uh, bapak uh, lebih baik, baik lebih baik dikirim melalui pesan singkat bapak dijelaskan. Uh. Kemudian uh, nanti kita akan upayakan untuk dijawab per SMS aja. Oh, nah hmm. atau kita menunggu pertanyaan uh, uh, pembahasan mengenai ilmu waris secara oh, khusus pak hmm. ya? Hmm. Ya, ya, ya. Nah ya. mohon maaf untuk apa, apa, Ah Abu Iyana. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nam sekali lagi kami sampaikan mohon kir kira pertanyaan Anda disesuaikan dengan tema kita di kesempatan uh, pagi hari ini Akan uh, lebih bermanfaat bagi kita Kami angkat dari 0218236543 kembali Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan, dari siapa Pak? Dari Abu Hilmi di bekasi. Sekasi Silahkan ya, Abu Hilmi Basta nah, saya mendengar sholat masalah uh, di, Dari hadis dari Ibnu Abbas Menerangkan bahwa salat itu digamak tanpa ada sedat Tanpa itu penjelasannya gimana? Perakteknya di jama? Itu Rasulullah pernah mengucapkan nasolat duhur sama asar di jama ya tidak, tanpa ada sebab tanpa ada sebab itu loh ya. uh -huh. karena sebab karena katanya untuk Bapak meringankan tidak memberatkan umatnya penjelasannya itu gimana itu Nah iya itu Dijama. saja Bapak enam terima kasih Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh silakan uh, disitu muhtamal ya hadisnya tidak menyebutkan tanpa sebab sebab min, min walamatorin ya. jadi di dalam Sahih Bukhari ya bahasanya Nabi SAW ya, beliau melakukan jama' dengan tanpa ada sebab hujan ya, dan yang lainnya tapi para ulama ikhtilaf apakah dalam hadis itu e, dipahami bahwa Nabi SAW salat menjama dengan tanpa ada udur, ya, tanpa ada udur atau bagaimana? Ya. Maka di sini dipahami dua, ya. ada yang memahami secara bahir, artinya secara bahir bahwa di situ Nabi pernah melakukan jama, Salat dengan tanpa udur. Ya. Tetapi dalam perkataan para ulama yang lainnya di situ kan min bila sababin walamatorin nya tidak ada hujan. Maka di situ ditunjukkan kemungkinan adalah ada sebab lain yaitu sakit. Jadi ya, ada sebab lain yaitu sakit yang menimpa pada waktu itu. Nah, maka dengan kedua penjelasan para ulama ini dapat disimpulkan dalam hakikat kalau kita memahami secara zahir, ya, artinya memahami secara zahir dari hadis itu, maka para ulama telah menjelaskan bahwa ini kita harus menjaga dengan nas-nas yang lainnya. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang tadi, "Ash-shalatu ala waqtiha." Dalam hadis riwayat yang lain adalah "Ash-shalatu fi awali waktiha Dan Allah Ta'ala berfirman, "Innas shalata qanatu al-mu'minina kitaban mauquta." Jadi, kalaupun kita akan melakukan menjamak solat tanpa adanya sebab tertentu, karena sakit, ya, tidak ada hujan, ya, ataupun bukan karena sapar, ya, maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT, maka ini dilakukannya adalah ahyanan, dilakukannya adalah sangat jarang sekali. Dan tidak boleh dilakukannya ala dawam, tidak boleh dilakukannya dengan cara kita mendawamkannya sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun hanya dikisahkan pada waktu itu saja, gitu. pada waktu itu itu saja, gitu. dan tidak diruayatkan bahawa beliau pernah lagi itu dia menjama salat, ya, kemudian beliau melakukan terus menerus, ya, hanya dikeritakan dalam, dalam hadis yang tadi saja. Gitu, ya. Nah sebab kita harus melihat hadis-hadis yang lain sehingga sebagian para ulama mengatakan ya, sebagian para ulama mengatakan bahwa walaupun di dalam hadis itu tidak dikatakan secara bohir tetapi mafhumnya bahwa dimungkinkan pada waktu itu ada sesuatu yang menimpa Madinah jadi ada sesuatu yang menimpa Madinah yang dimaksud menimpa Madinah ini adalah penyakit yang menimpa Ahlul Madinah lalu Nabi SAW menjamaknya Wallahu ta'ala nah selanjutnya masih dari Penulisan ada Bapak Akmal di Depok yang sudah masuk kami persilakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Ustaz. Iya, salam warahmatullahi, silakan, Pak. Saya mau nanya ini, Ustaz. Saya biasa salat di masjid agak jauh dari rumah. Iya. Tapi saya yang lebih dekat ke musala. Itu kah apakah saya langsung ta'hadal masjid apa bisa enggak aja di musala gitu? Itu aja, Ustaz. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, silakan. Ya Allah alam ya hmm. uh, Sepanjang saya ketahui ya Tidak ada perbedaan apa itu Mau dengan masjid ya uh, uh, Mungkin ini istilah di Indonesia, istilah di Indonesia saja Indonesia, gitu. Itu. Nah. Dan saya sudah sering jelaskan ya Jadi yang jelaskan Yang dimaksud dengan masjid adalah Sebuah bangunan yang dibangun Untuk menunaikan sholat gitu Jadi sholat perjamaah Sholat disitu gitu Itu adalah masjid gitu Mm -hmm. Jadi tidak tidak ada istilah musola adalah mungkin ini berkaitan dengan di Indonesia itu apa yang dimaksud yang ditegakkan sholat berjamaah atau ya, sholat Jumat secara khusus sholat Jumat secara khusus ya saya tidak paham ya yang jelas kalau masjid itu dalam kaidahnya adalah setiap tempat yang ditetapkan itu adalah sebagai tempat sholat ya. dan di situ kita dianjurkan ya untuk tahiyatul masjid ya dianjurkan untuk tahiyatul masjid Ya ya ya mau musola ataupun masjid ya sama di, saja, apa sama sebenarnya. saja gitu sama hmm. saja waalaikumsalam. 6 nah, nah, terima kasih dan uh, Demikian untuk bapak Akmal. Selanjutnya kami angkat kembali di penelpon yang ketiga kami plus silakan di 0218236543 dan kami angkat kembali assalamualaikum halo 6 nah, uh, terputus tampaknya kami masih berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya secara langsung di 021-823-6543 Untuk kesempatan pagi hari ini Assalamualaikum, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Al Silahkan ya, saya Ibu Saya mau tanya ha. tentang Dalia Salat Tasbih Ustaz Dan Ibnu Abbas uh, Ibn, Dari Ibnu Abbas ya Baru Rasulullah pernah bersabda kepada Abbas bin Abdul Muttalib itu Wahai Abbas, Wahai Pamanku Dan seterusnya itu Ustaz ya Jadi ya. Soalnya panjang ini. Jadi mohon keterangan dari ustaz, apakah boleh enggak gitu? Allah. Jadi, nah, Allah nah, alam nah, ya sepanjang nah. pengetahuan saya bahwa yang rajih hadis itu adalah dhaif. Ya. Iya. Jadi walaupun mm. di situ terjadi ikhtilaf para ulama, tetapi mm. wallahualam yang rajih hadis tentang salat tasbih adalah dhaif wallahualam. Oh ya. Nah, kemudian yang tadi ya itu yang ditanyakan oleh Bapak ya, mm. bahwa hadis dalam Sahih Bukhari itu Sahih Muslim ya, yaitu minguari khawpin wala matarin. Jadi tadi tidak dikatakan sebab itu ya. Hadisnya itu bukan seperti itu. Hmm. Jadi bukan karena rasa takut ataupun hujan. Sehingga para ulama mengambil kesimpulan dari hadis itu. Bahwa ada sebab lain yaitu sakit gitu ya. Sehingga tidak tidak diambil apa begitu gampangnya orang melakukan jamaah tanpa ada sebab Allah. Hmm. Taib, selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Bapak Haryono di Jakarta. Yang bertanya Ustaz, uh, Dari kaidah yang tadi dijelaskan Mengenai uh, di, uh, Ibadah yang uh, di, uh, Ibadah yang dicintai adalah Yang uh, sederhana dan paling mudah Kami rasakan memang hal ini uh, uh, Sangat uh, Sangat berat dan Hal ini didukung oleh Adanya Semangat yang terkadang uh, berlebihan sehingga kami misalnya melakukan sholat tahajud uh, lebih uh, ataupun secara sempurna akan tetapi hal ini menyebabkan uh, kami pun tergelincir, uh, uh, terlambat di dalam sholat subuh dan lain sebagainya dan juga hal ini mengakibatkan kami merasa malas untuk melakukan solat tahajud di hari berikutnya, mohon nasihat dan petunjuk dari Ustaz agar kami bisa istiqomah di dalam hal ini iya nah. ya tadi bahwa seseorang dari perkara-perkara yang berkaitan dengan mustahabat, perkara-perkara yang berkaitan dengan mustahab, maka Nabi SAW mengucapkan dengan kalimat alaikum bimatatiqun alaikum bimatatiqun indahlah kalian melakukan apa yang kalian mampu apa yang kalian bisa untuk mendawamkannya ya. Maka sekarang sholat malam Kalau jasad kita itu adalah Mampu untuk memikul sesuatu yang berat ya. Umpamanya kita mampu untuk sholat ini Ya sebelah rakaat ini Bacaannya panjang-panjang Dilakukan pada tengah malam Dilakukan pada akhir malam Lakukan Tetapi kalau kita merasa berat ya bahawa kita itu merasa berat. Maka kita lakukan di awal malam. Dan dilakukan dengan bacaan yang sederhana. Jadi bacaan yang pendek. Tidak terlalu panjang dan seterusnya. Nah sebab. Kenapa? Sebab ini. Bisa ber, apa tadi lah. Bahwa. Amal yang paling mulia adalah amal. Yang kita adalah bisa untuk mendawangkannya. Jadi amal yang bisa untuk apa? Mendawangkannya. Jadi di dalam hati kita. Kita tidak boleh mencari yang berat buat kita. Demi untuk mendapatkan pahala yang lebih besar. Gitu. Sebab apa? Adinu yusrun agama ini mudah dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan tidaklah seseorang membebani dirinya dengan sesuatu yang berat kecuali dia akan dikalahkan. Kenapa pak? Sebab fitrah manusia itu fitrah ya, manusia itu ada dalam dua hal yang sangat penting kita pahami. Hal yang pertama bahwa fitrah manusia adalah mencintai kemudahan. Pitrah yang kedua bahwa manusia itu adalah apa? adanya titik apa? kemalasan. Jadi manusia itu tidak berarti bahwa apa malas itu akan hilang dalam diri kita senantiasa. Ada sifat putur. Ada sifat kita itu apa? merasa capek, merasa letih dan itu tabiat manusia. Maka tidak boleh orang itu dengan dia bersemangat lalu setelah itu dia apa? Dia melakukan sesuatu yang artinya apa? E, menyalahi sunnah ataupun melakukan sesuatu pada bitnah. Ataupun bahkan dia e, keluar dari yang semestinya Allah. Nah, masih dari pesan singkat kembali ada uh, saudara Dena di uh, Parung Bogor yang bertanya. Ustaz bagaimana kah apabila dua uh, kewajiban itu? Uh, seperti halnya disuruh oleh orang tua untuk suatu keperluan Kemudian bertepatan dengan waktu sholat Sholat wajib yang dimaksud Mana yang lebih utama untuk didahulukan Dan bagaimana pula apabila kita memilih untuk sholat Cara yang terbaik untuk kita sampaikan pada kedua orang tua kita Ya kalau Orang tua bertepatannya dengan waktu awal sholat maka tidak diragukan lagi Wallah alam bahwasanya dia mendahulukan perintah orang tuanya. Kenapa? Sebab perintah orang tua wajib atasnya sedangkan sholat di awal waktu baginya adalah mustahab ya, mustahab. Kecuali ya kita mengetahui berkaitan dengan sholat berjamaah. Jadi apabila telah dikumandangkan sholat berjamaah, manakah yang harus didahulukan baginya? Apakah dia? melaksanakan kewajiban orang tuanya ataupun dia melakukan sholat berjamaah. Nah, maka yang mengatakan sholat berjamaah adalah wajib, ya. Maka tentunya dia mendahulukan sholat berjamaah dari biru lualida ini, uluhan alam. Nah, selanjutnya Dan dari tentunya nah. kalau masalah berkaitan dengan apa memberikan pemahaman, ya. Artinya, ya dia berusaha untuk apa menyampaikan pemahaman kepada kedua orang tuanya, ya. Dengan cara yang baik Dengan cara yang hikmah hmm. ya, Menyampaikan dengan cara yang hikmah Allah Baik Selanjutnya dari pendengar kita Melalui pesan singkat kembali uh, Ustadz saya uh, adalah seorang sopir Yang sering melakukan berpergian uh, Terkadang jarak tempuh uh, perjalanan saya dekat Kadang jauh Dalam hal ini uh, jarak seberapa jauhkah Saya boleh untuk mengkosor atau menjamak sholat Mohon penjelasannya Ustadz Allah alamih dari penelitian hadis-hadis yang ada dan penelitian perkataan para ulama bahwa pendapat yang rojih tidak ada batasan dari tinjau dari segi kilometer berapa jauh bahwasanya kita itu apa bolehnya untuk mengkotor tetapi bolehnya kita untuk mengkotor dalam sholat dan bolehnya kita untuk buka maka itu kembali kepada hakikat safar jadi kepada hakikat safar apabila itu adalah dinamakan safar maka itu adalah boleh kita untuk mengkosor sholat dan boleh kita adalah untuk buka saum. dan sesuatu itu dikatakan safar atau jarak itu dikatakan safar adalah kembali kepada uruf uruf itu adalah kembali kepada tinjauan kebiasaan yang dipahami oleh kaum muslimin bahwasannya itu adalah safar dan safar ini ya tidak akan lepas dari tiga hal, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yaitu apa masafah tawilah, ya. mudah tawilah, jadi kita pergi dalam jarak yang jauh, dalam waktu yang lama, pemudatin tawilah, ya, seperti mungkin kita Safar ya umpamanya dari sini ke Surabaya atau dari sini ke Jogja atau dari sini ke Tasikmalaya, ini kan jauh dan kita mumpiny di sana adalah tiga hari atau empat hari, tidak diragukan lagi bahwasanya ini adalah Safar yang boleh kita untuk apa menjamak salat dan mengkhusus apa salat. Yang kedua masafatawilah pimudah kusyirah, yaitu kita bepergian dalam jarak yang jauh dalam waktu yang sebentar ya. seperti mungkin saja hari ini seseorang pergi ke Surabaya atau pergi ke Sumatera ya. hanya 2 jam atau 2 jam setengah dengan menggunakan apa, apa pesawat dan dia di sana dimungkinkan cuma 4 jam umpamanya kebetulan dia mendapatkan sholat duhur di sana bolehkah dia mengkosor sholatnya maka boleh sebab ini secara uruf ya itu dikatakan safar dikatakan apa safar Nah yang ketiga adalah mudah kosirah masafah kosirah jadi kita ketahui dalam waktu yang sebentar dan dalam apa dalam jarak yang sangat dekat ya umpamanya dari sini umpamanya ke Cibubur dari Cilengsi ke Cibubur ya Maka itu secara uruf ya orang sini tidak akan mengatakan itu adalah safar, itu dia ya, tidak, tidak akan mengatakan itu adalah safar, ya dalam arti uruf ya kebiasaan. Dan ada poin yang keempat ya di sini apa? Masafah kusyirah mudah towilah, yaitu jaraknya dekat, tetapi kita pergi kesannya lama ya. Mungkin saja orang sini ya Di Cilingsi ke Cibubur Satu minggu Di Cibubur diam Apakah ini dinamakan Safar atau bukan ya. Maka di sini ya Orang akan Meninjau Dari segi uruf Seperti apa Jadi seperti uruf apa Seperti apa Nah apabila Penanya ataupun kaum muslimin Tidak Tidak Paham kepada taksim yang tadi Maka para ulama Untuk mengatakan Apakah ini telah Safar atau tidak Maka para ulama dan diantaranya Syed bin Uthamin rahimahullahu ta'ala Tidaklah kita menghitung kepada dua koin Ataupun melandasi pepergian kita itu kepada koin Kepada dua poin Yaitu An-niyatu wal-yakin An-niyatu wal-yakin Maka tinjau lah dengan dua perkara ini ya. Itu apa? Niat kita apa sih? Kalau kita niat kita adalah sabar Maka berarti sabar yang kedua kita yakin bahwasannya itu secara uruf adalah apa? Safar Dan kita mengetahui Al-Yakinu la yuzalu bishak Al-Yakinu la yuzalu bishak Nah Maka dengan kaedah-kaedah semacam ini Batasan-batasan semacam ini ya. Jadi tadi Bapak umpamanya apa Seorang pengendara ya, Yang dia berkeliling umpamanya di sekitar Jakarta ya, Kebekas Dia merasakan itu ya Bagi saya itu bukan safar ya. Dan Apa saya tidak yakin dan saya tidak tumanin, ya Bapak lakukanlah sholat dengan dengan apa, dengan apa sempurna Wallahu ta'ala Tetapi nah. katakan tidak ada dalil secara khusus bahawa harus 60 kilo ataupun 80 kilo uh -huh. Itu tidak ada dalil yang menunjukkan bahawa ada pembatasan semacam tadi Wallahu ta'ala okay. Selanjutnya masih dari penelpon, kami angkat pertanyaan dari ya Bapak Ibu uh, Abu Asistan di Kerangan Assalamualaikum Pak Assalamualaikum. Sila bapak. Uh, Assalamualaikum, pak ustadz. Waalaikumsalam. Uh, Assalamualaikum. Ana mau minta penjelasan mengenai masalah solat sunah di lingkungan masjid ana itu ada salah satu masjid yang waktu antara azan dan ikoma itu waktunya tepat sekali Nah kalau kita melaksanakan solat sunah antara azan dan ikoma kemungkinan besar kita bisa tidak bisa melaksanakan solat qobliyah nah dengan kondisi begitu, anak kepengen minta penjelasan kepada Ustad, kira-kira mana yang lebih kita utamakan, apakah sholat eh, sunnah antara adzan dan ikomah atau kopliahnya, Ustad? Terima kasih, Pak Ustad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustad. Uh, yang dimaksud sholat sunnah di antara dua, contohnya? Nah, yeah, iya. Enggak. Kalau Kamuslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hmm. jadi itu yang dimaksud itu itu juga ya. Yeah. Kalau dikatakan bayna kuli adanah ini solatun diantara dua adan ada solatnya. Hmm. Maka itu adalah termasuk solat rowatib ya yang dimaksud. Ya. Hmm. Jadi bukan berarti ada solat dua dua rakaat kemudian setelah itu solat apa? Solat qobliyah ya. Hmm. Jadi solat solat qobliyah. Sebab apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ya kemudian diriwayatkan oleh Umi Salamah dan yang lainnya itu adalah sholat rawatib ya dan itu sholat diantara dua adan bahkan kalau apa kalau kaum muslimin para ibu para bapak pergi ke masjid ya dan telah dikumandangkan adan ya maka kita cukupkan sholat dua rokaat ya. tidak usah kita sholat tahiyatul masjid dulu kemudian setelah itu sholat apa Solat dua rakaat untuk solat qobliyah ya. sebab itu adalah telah masuk ya, telah masuk artinya itu adalah solat tahiyatul masjid dan itu adalah solat apa qobliyah ya, sholat apa solat qobliyah, wallohu taala okay. Tetapi yang hmm. perlu dijelaskan itu sebenarnya bukan-bukan dari sisi itu, yeah. yang harus dijelaskan ada dua sisi, hmm. sisi yang pertama bahwa muadzin dan bahwa imam harus bersikap bijak dan bersikap rahmah ya iya, kepada iya. kaum muslimin itu yang wajibnya karena diantara apa diantara imam yang paling baik adalah yang paling disenangi oleh kaumnya gitu sehingga dalam hadis la taumul kaum wahum karihun janganlah engkau mengimami satu kaum sedangkan mereka benci kepada kamu ya ya sekarang kalau orang itu tidak peduli dengan dengan kaum muslimin umpamanya ya kalau tahu bahwa apa tempat kaum muslimin ini jauh gitu maka diakhirkan sedikit sholatnya gitu jangan sekarang umpunya imam itu petang apa imam itu diktator gitu dia hmm. tidak tidak boleh dia harus hikmah, dia harus rahmah di mana makmum itu harus dikasih kesempatan untuk dia berwudu untuk dia sholat untuk dia menyiapkan hmm. jadi tenang gitu imam itu tidak boleh apa pas adan langsung ikomah ya. demikian, hmm. juga hmm. demikian juga muadzin demikian juga muadzin ini poin yang pertama poin yang kedua Apabila Bapak itu sedang sholat, ya, sedangkan telah dikumandangkan sholat, A maka eh, di, telah dikumandangkan ikomah, maka uh. putuskan sholatnya. Mm -hmm. Jadi mm -hmm. dikatakan, uh, apabila adzan muadzin, maka tidak ada sholat ketul sholat maktubah bah. Mm -hmm. ya. ya, itu ya. dan uh, kita akan jelaskan juga nanti di dalam bab adzan, InsyaAllah Nah demikian untuk Bapak Ibu uh, apa, uh, Abu Ihsan ya di kerangkan semoga bermanfaat. Selanjutnya ada Ibu Ati di Bekasi yang sudah masuk. Silakan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Uh, saya menanyai ini, yeah. uh, bagaimana hukumnya mengenakan kain sarung ketika sholat bagi ahwat? Apakah itu bertasabu dengan laki-laki? Hmm. Terus yang kedua. Bagaimana ketika takbir telapak tangan kita menghadap hmm. Saya sering melihat uh, ada yang ke atas gitu Ustaz. Yeah. Telapak tangannya itu ke atas menghadapnya yeah. Apa itu yang kita pakai atau yang yang menghadap ke telinga itu Tolong dijelaskan yeah. nah. Terima kasih Assalamualaikum. Yeah. Waalaikumsalam uh, Bagi wanita ya ketika sholat ya Tidak ada ketentuan harus pakai sarung atau yang lainnya tetapi yang diperintahkan oleh syariat adalah Menutup auratnya Dan menutup sampai kepada telapak kaki ya. Dan mungkin nanti-nanti batasan tentang aurat wanita ketika sholatnya Dan wanita memakai sarung itu tidak termasuk tasyabuhnya Kepada apa? kaum laki-laki yang memakai kain bawah ya. Semacam itu tidak termasuk tasyabuhnya adapun ketika takbiratul ihram Ataupun ketika takbir di dalam sholat Maka sunnahnya itu maddan Ya yaitu bahwa telapak tangan ini harus madan itu madan itu di apa jangan dikepalkan ya kemudian juga ya artinya di sini madan itu apa ya bahasa kitanya di <guluh> ya artinya tidak boleh dikepalkan tidak boleh ya harus betul-betul uh, telapak tangan ini kelihatan gitu ya madan uh, apa ya bahasa Indonesianya yang tidak boleh dikepalkan. Nah. Kalau mad itu mad ya muddu artinya luruskan. Di artinya ini tangan itu tidak boleh dibuka dikepalkan, aja. dibuka nah. harus dibuka ya, hmm. dibuka gitu. Kemudian jelas ya menghadap kiblat, istiqbalil Ka'bah. Itu menghadap ya. Jadi tidak boleh ke telinga, tidak boleh ke atas gitu ya. Maddan. Nah, dan apa ujung jari-jari ini sejajar dengan telinga? atau sejajar dengan pundak ya boleh diantara apa keduanya e. itu tentang sunnahnya tentang sunnah dan insya Allah dalam sifat sholat nanti kita akan masuk kepada bab sifat sholat termasuk bagaimana kondisi apa tangannya nah tay selanjutnya dari penelpon kembali kami angkat assalamualaikum waalaikumsalam silakan dengan ya. siapa dari mana pak langsung di jakarta silakan bapak ya assalamualaikum warahmatullahi salamualaikum saya kalau pulang kerja sore uh, Waktu mahrid itu Telat Jadi kalau di jalan itu uh, Ketemunya mahrid itu udah waktu isyak oh, iya. Nah, Terus Apa Kalau cara Apa sholatnya itu Mahribnya dulu atau setelah sholat isyak iya, Tidak bisa berhenti pak ya untuk ya kalau misalnya udah waktunya maghrib saya cari mesti berhenti tapi itu pas posisinya mati total gitu, oh, hmm. nah, mati total. Jadi diri. jarang nah, ya seminggu ya. paling sekali, terennya bisa begitu. Iya. Nah. Nggak, nggak begitu. Nggak nggak saya lamanya begitu nah. nggak nggak terus. Kalau misalnya ada waktu tafidh berhenti. Ya, nah. Nah. ya terima kasih bapak. Jadi, hari -hari. Nah. Ya. Nah. ya assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya mendahulukan sholat maghrib dulu ya, sebab sholat itu tartib ya. Maghrib kemudian Isya ya. Jadi kalau ingin menjama sholat maghrib dengan sholat Isya Maka maghrib dulu baru Isya ya. Maghrib dulu baru Isya Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah dia tidak mendapatkan waktu sholat asar Maka dia menunaikan sholat asar dulu Baru sholat maghrib ya. Menunjukkan itu tertib Tetapi mungkin ada satu permasalahan ya. Satu permasalahan yang dibahas oleh para ulama Yaitu apabila Bapak mendapatkan masjid Ya, sedang menunaikan solat isya. Ya. Jadi sedang menunaikan apa solat isya. Lalu bapak belum solat maghrib. Nah, apakah menunaikan solat maghrib dulu ataupun menunaikan solat isya dulu? Nah, maka di sini ada perbedaan para ulama dan apakah disyaratkan bahwa imam dengan makmum itu harus satu niat? Ya? Maka pendapat yang rojih tidak disyaratkan. Kalau imamnya solat wajib, makmumnya solat sunnah boleh. Apabila imamnya sholat sunnah, makmunnya sholat wajib juga boleh. Dan berbeda tentang sholatnya juga berbeda. Jadi imamnya umpamanya sholat maghrib, ya atau imamnya untuk sholat isya makmun sholat maghrib boleh nggak? Atau mungkin nih, sekarang begini, apa kita belum sholat apa belum sholat duhur? karena ketiduran atau lupa ya pas kita mendapatkan sholat apa sholat sholat ashar itu ya. di masjidnya apakah kita berjamaah sholat ashar dulu lalu kita nanti mengkodok sholat duhurnya atau bagaimana itu nah ini kan itu masalahnya ya. itu masalah yang perlu dibahas ya dan kita akan bahas nanti tetapi allah alam bahwa yang pertama asalnya tartib jadi asalnya apa Tartib nah, Cuma sekarang Terkadang bahawa jumlah rakaat itu sama Terkadang berbeda Nah kalau tadi umpamanya dia belum sholat duhur Dan imamnya sholat asar Maka tidak mengapa Berbeda niat Di mana dia melakukan sholat duhur Sedangkan imamnya melakukan sholat apa Sholat asar Dan tentunya salamnya adalah sama ya. Dan ini insyaallah mudah Tetapi sekarang kalau berbeda Kalau berbeda Ya, berbeda imamnya apa solat isya sedangkan kita belum solat maghrib iya. nah berini, berarti kan ini nanti ya kita tiga rakaat imamnya empat rakaat ya. Mm -hmm. ya maka apakah di sini kita mendahulukan tariq solat ataupun kita mendahulukan di sini muawakkhoh bersama imam iya. jadi kesesuaian bersama apa imam bersama imam mm -hmm. artinya empat rakaat Isya dulu, Isya dulu, lalu kita hmm. mengakhirkan apa Nanti sholat maghrib, sholat maghrib. Hmm. Nah Maka Allah A'lam ya, Bahwa perbedaan salam dengan imam Itu terkadang diperbolehkan Indah dorurah hmm. Jadi, boleh ketika dorurah Adanya dorurah Seperti kita lihat di dalam Perang, apa di dalam sholat ketika perang Jadi Sholat ketika perang di mana sholat ketika perang ada beberapa keivia keivia bahwasannya sebagian para sahabat salam sebelum rasul gitu karena rasul sebagian para sahabat melakukan dua rokaat dan rasul itu melakukan sholat empat rokaat ya dua rokaat untuk kelompok yang pertama dua rokaat untuk kelompok yang kedua ya dan di dalam satu riwayat ada sahabat yang menunggu rasul melakukan sholat dua rokaat lagi dan salamnya bareng gitu dan itu dalam keivia sholat sholat apa sholat Salat ketika jihadnya. Nah, berarti sekarang juga para ulama dan ini dikatakan oleh Imam bin Mutimiyah rahimahullahu taala. Dan lihat juga e, perkataan Sheikh Nusaimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Jasadul Mustakna. Ya. Syarah ya, al Mumti. Maka kita lihat di sini bahwa para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahawa baginya salat isya dulu ya. dan dia tidak mesti tartibnya salatnya. Sehingga setelah apa bersama dengan imam maka dia melakukan sholat maghrib. Tetapi di antaranya ada yang mengatakan bahwa wajib baginya untuk tertib tetap dan tidak mengapa perbedaan. Nah, bagaimana cara dia itu sholatnya? Jadi bagaimana cara dia sholat? Maka boleh melakukan dua perkara. Perkara yang pertama boleh dia melakukan salam ketika rokaat yang ketiga. Jadi ketika rokaat yang ketiga dia duduk lalu dia salam. Apabila dia memungkinkan untuk mendapatkan berjamaah solat isya, jadi kalau dia salam duluan, kemudian dia mendapatkan satu rakaat untuk solat isya, maka ini boleh. Sebab ya ada ya hadis-hadis tentang bolehnya muvafakoh ketika dorura. Yang kedua, boleh dia itu duduk pada rakaat yang ketiga sampai imam itu duduk pada rakaat yang keempat, jadi menunggu imam sampai salam. Maka dia salam bersama imam. Ya, maka dia salam bersama imam. Adakah hadisnya ya, hadisnya lihat aja nanti kita akan bahas di dalam apa salat-salat berkaitan dengan salat ketika perang ya. Bahwa ada bahwa para sahabat itu menunggu Rasul ya salam ketika Rasul itu salat pada 4 rokaat ya. dan tidak waktu dikushor, maka 4 di sini 2 rokaat kemudian menunggu ya sahabat yang itu kan bergantian hmm. bergantian Maka ya ini hadisnya gitu ya dan kita akan jelaskan yang barangkali di tempatnya nanti bersama hadis-hadisnya dibacakan tapi ini satu kaidah di dalam apa di dalam masalah. Tetapi tadi saya katakan masalahnya ada yang perbedaannya. Jadi kalau bapak tadi mendahulukan apa isya, e, isya dulu hmm. Hmm. boleh ya. Tetapi kalau bapak sendirian solatnya ya dahulukan dulu maghrib gitu. Yeah. Jadi kalau bapak itu solatnya sendirian dahulukan maghrib sebelum solat apa Salat Isha. Yang tadi dipermasalahkan kalau kita bersama apa Imam bersama Imam Alul enam. Tuan Ustaz selanjutnya dari pesan singkat kembali yang uh, datang dari beberapa pertanyaan yang sama. Ustaz uh, diantara tadi syarat uh, sahnya uh, salat adalah istiqbalul kiblah. Ada sebagian atau pada saat ini ada wacana uh, telah uh, uh, ada pergeseran arah kiblat beberapa derajat karena Uh, uh, akibat gempa bumi beberapa kali di wilayah Indonesia dan sekitarnya yang meng mengharuskan kita uh, harus berubah juga derajat tertentu dari arah kiblat itu Mohon penjelasannya. Apakah memang harus demikian ataukah ada uh, keluasan dari hal ini, Jazakallah khairan. Ya, kita lihat kepada hadis yang umum Baina maghrib, bayna masukwa maghrib kiblatun. Jadi di antara timur dengan barat adalah kiblah tetapi ini adalah untuk Ahlul Madinah ya. Jadi untuk Ahlul Madinah antara timur dengan barat adalah kiblahnya. Kemudian ya kalau untuk orang Indonesia itu ya berarti apa? Bainal Janub wasimal kiblahnya. Artinya antara timur dengan apa? antara apa? selatan dengan utara adalah kiblah. Yang jelas begini kaidahnya ya. Yang jelas kaidahnya begini. Bahwa Menghadap Baitullah itu ada dua Bagi orang yang ada di sekitar Mekah dan melihat Apa? Jirimnya Ka'bah Maka wajib ittijahu ila'ainil kiblah Jadi orang yang melihat Ka'bah Maka baginya adalah harus menghadap kepada jirim Ka'bah itu Artinya kepada dat Ka'bah itu Harus lurus dengan dengan Ka'bahnya Adapun bagi orang yang di luar Mekah dan tidak melihat Ya, ya seperti negara-negara yang jauh Maka yang roji adalah jihadul ka'bah Yaitu yang mengarah kepada arah ka'bah Jadi yang mengarah kepada arah ka'bah Dan tentunya kita diperintahkan untuk yataharro Yataharro itu adalah berhati-hati dan mengarahkan Mengarahkan Nah maka jika benar disebutkan dengan secara penelitian Ya, secara apa? secara penelitian, kemudian bumi ini adalah bergeser dan pergeserannya adalah menyebabkan bahwa kita adalah tidak ke arah Ka'bah, ya bahwa penelitian itu bisa dibenarkan. Jadi penelitian itu bisa dibenarkan dan tidak mengapa kita apa e, mengarahkan apa e, sholat, artinya merubah arah kita. Gitu. Tetapi itu harus diketahui dengan e, penelitian dengan seksama secara ilmiah dan diakui oleh banyak pihak ya gitu. Artinya penelitian itu diakui oleh banyak pihak, bukan penelitian yang hanya sekedar isu ya. Jadi, setiap penelitian yang seperti ini ya, bahwa kaidah dalam Islam penelitian itu akan dibenarkan ya dengan dengan dua dua dua syarat ya. Pertama, penelitian itu tidak bertentangan dengan dalilnya. Yang kedua, penelitian itu dibuktikan dengan ilmiah gitu. Ilmiah itu penelitiannya itu dengan tujuh rubahnya dan sebagainya baru itu diakui hmm. dan itu secara kaidah syar'i kaidah hmm. jadi penelitian ini benar nggak gitu yeah. nah maka pertama ditinjau dari segi dalil syar'i apakah bertentangan dengan dalil syar'i kalau sebuah penelitian tidak dibenarkan oleh dalil syar'i ya penelitiannya tidak dibenarkan yang kedua apabila penelitian itu tidak dibuktikan dengan penelitian ilmiah dalam arti ikhtishaf artinya pembuktian Maka itu pun tidak bisa dibenarkan Allah Allah Nah, kemudian dari pesan singkat kembali Untuk yang berikut Dari Pak Wahid di Pulau Jahe Ustaz tadi dijelaskan bahwasannya Salah satu syarat Sahnya sholat juga adalah Masuknya waktu sholat Lalu bagaimanakah apabila sholat yang dikerjakan Sebelum waktunya karena ketidaktahuan Atau karena ketidaksengajaan Kemudian setelah mengetahuinya apakah harus diulang Ataukah bagaimana Ustaz Allah ya. Alam baginya harus diulangnya Hmm. Baginya adalah harus diulang. Apabila dia tidak apa mengetahui bahwa apa dia belum waktu hmm. waktu sholat hmm. Dan tapi ini nanti akan dibahas ya. Nah, Insyaallah. Kemudian dari Umo Hafid di Bekasi Ustaz apabila e, sholat bagi wanita dengan menggunakan mukenna berwarna putih, kemudian e, di da, e, dia memakai baju pendek yang e, membayang kulit tangannya ya. Apakah Hal ini e, bisa membatalkan solatnya ataukah masih sah solatnya? Kemudian ditambahkan bagaimana jika sedang solat kaki si wanita tadi tersingkap? Apakah e, dia wajib mengulangi solatnya atau bagaimana saud? Ada dua poin di sini. -sini. E, ini masalah juga hilap tentang batasan okay. aurat wanita ketika solatnya. Hmm. Tetapi yang jelas bahwa e, batasannya bukan memakai mukana dan tidaknya, ya. Sama saja memakai mukana putih atau yang lainnya maka bukan itu batasannya jadi batasannya bukan dari sisi dat pakaiannya tetapi batasannya bahwa pakaian itu yang sah untuk menutup aurat itu kan ya dan pertama adalah menutup seluruh anggota badannya ya kecuali dalam sholat itu wajah dan telapak tangannya jadi wajah dan telapak tangan kemudian yang kedua adalah tidak boleh transparan artinya bahwa kain itu adalah masih apa e, kelihatan hakikat kulit kita. Dan yang ketiga tidak boleh bahwa kain itu adalah sempit yaitu mencetak anggota badan. Jadi mencetak anggota badan. Maka itu adalah syarat ya, syarat. Dan Allah alam nanti kita akan bahas bahwa kedua telapak kaki adalah termasuk yang wajib ditutup ketika apa? Ketika salat. Ketika apa? Ketika salat. Jadi apabila itu dikatakan wajib maka Ya, otomatis apabila masalah terbuka dan kelihatan maka sholatnya adalah tidak sah. Hmm. Tetapi ya nanti kita akan bahas bahwa di situ ada perbedaan hmm. para ulama tentang batasan batasannya nanti insyaallah. Nah, Tepis, pertanyaan tadi e, merupakan pertanyaan terakhir dan penutup acara kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kemudian untuk menutup perjumpaan kita mungkin ada e, kata terakhir. Silakan. Ya kalimat yang sangat penting dipahami oleh kaum muslimin dan perlu ditadaburi bahwa di sini kaum muslimin dan kita semua ya, pertama di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, itu mesti berdasarkan ilmu, ya, dan harus faqih ya, antaranya tadi adalah faqih di dalam beramal dari sisi darajat amal, ada yang wajib, ada yang mustahab ada yang abal, ada yang di bawahnya. Ya. Kemudian dia juga harus melihat ya, dari sisi keutamaan satu dan yang lainnya akan berbeda berkaitan dengan kondisi tempat dan sebagainya. Maka seorang Muslim harus paham ya, kepada dalil-dalil syar'i, kepada penjelasan penjelasan para ulama ketika dia beramal. Karena kalau tidak paham mungkin ya amal itu terkadang yang seharusnya ini didahulukan kita mendahulukan yang lain. Kemudian terkadang kita mungkin tidak paham mana yang lebih abal mana yang di bawah dan sebagainya. Maka sekali lagi di sini menuntut bahwa ilmu adalah sebelum segala sesuatu. Allahu taalaam. Mudah-mudahan Allah taala memberkati kita dengan pemahaman yang benar dan menetapkan kita tetap istiqomah di atas sunnah Nabi saw. Wa akhiru aakhirudakwana. rabbil rabbiyalamin.